Ya Panjon, komentarnya p a n j o h n b a k p o a k m e n t a u l u s selamat siang. Selamat siang Ibu. y a komentarnya. bapak-bapak DPR, orang-orang yang terhormat berpendidikan seharusnya a n d a menjadi panutan. Seperti y a anda-anda. 私の質問を聞くと、私の質問を聞くと、私の質問を聞くと、私の質問を a くと、私の質問 k 聞くと、私の質問を聞くと、私の質問を聞くと、私の質問を聞くと、私の質 a n 聞 a と、私の質問を聞くと、e n 質 a を聞くと、私の質問を聞くと、私の質問を聞くと、私の質問を聞くと、私の a 問を聞くと、a の質問を聞くと、私の質問を聞くと、私の質問を聞くと、私の質問を聞くと、私の質問を聞 k と、私の質問を聞くと、私の質問 p 聞くと、私の質問を聞く6 0 Bapak-bapak cukup lihai menilai negara orang lain. a p a k e Bapak-Bapak mampu menilai pribadi sendiri? Bagaimana keadaannya? Terima kasih Baik terima kasih Pak Teddy selamat siang Selamat siang Bu Komentar Anda Pak Iya itu kalau anggota DPR yang terhormat komentar Jangan begitu lah Kalau ngomong nenek moyang kan semua Rakyat Indonesia juga nenek moyangnya dari Yunan, dari Cina gitu loh Cuma kan ini baunya kan jadi rasis banget Udah tau Indonesia ini kan gampang sekali diprovokasi kalau mintanya suku Tiongho a i n i diprovokasi mau dihabisin, nanti ke tahun 98 lumpuh semua gitu cobalah tolonglah itu DPR yang berhormat kalau bicaranya agak direm sedikit, jangan berbau rahasi 98, baru kemarin mau ada ini lagi kan, t e r i makasih baik, terima kasih Pak t e d i Pak Ramli, selamat siang ya, saya cuma komentar aja Pak Bambang itu perlu dipeksa ke psikolog aja ya Karena kalau seorang DPR Yang mengucapkan itu kayaknya otaknya u d n a n g k a k BRS, e terima kasih Selamat so, sore b u Vivi s e n a h k a n Ibu Ya, Pandangan seperti itu menurut saya Itu adalah Sangat、uh, sempit ya、oh, Sebagai seorang Di、uh, politikus p e j a b a t negara Dia harusnya tidak boleh、uh, Mengatakan seperti itu、uh, Seorang menteri Mengambil keputusan Tidak melihat dari latar belakang, apalagi di zaman demokrasi begini. Tentunya itu banyak faktor-faktor yang lebih u t a m a Jadi, ya k a n t a s diri b i t a r a seperti itu dengan pendapat yang f i s i menurut saya.、Demikian. Terima kasih Bu Vivi, Pak Arifin, selamat sore. Selamat sore. Jelas ya Mbak? Kalau menurut saya, ya, Bu ya, kalau kita sebagai seorang pejabat itu, kita mesti jaga mulut ya. Jadi ngomong jangan seenaknya, jangan bicara seperti di pasar, ngomong sesukanya, karena dia mungkin dia mungkin baru kali ini jadi jadi anggota d t r kali ya, jadi tidak pernah memikirkan bahwa dia itu sebetulnya mewakili banyak orang, mewakili semua golongan, dan dia juga mesti tahu juga yang memilih dia itu bukan, bukan suku A, suku B, suku C ya, orang Indonesia gitu. ピチャラスパティト、ヤモレ、ブのギディス、ダモレ、ピチャラスチャラスカスマ、カサ、ティダタウエティカ、ティダタウタタカカマ、デンセキラルビベカランスパティト、オントケタニエア、オンキンパワーランスパティト、ジャンジャンディパケアト、ミニモン、マシンアシンアンゴタディト、ハロス、プニア、ローズ、エティカドゥ、ヤコンボサエア、ジェリカロ、ピンタサジア、パティエコライト、プニエティカルビベカ。 バイク・リマガシバイク・パレジン・パレ a クス・ママス・ウェイ・スラッ a パレックス・ママス・ウェイ・スラック・パレックス・ママス・ ファンタイトスカランエンポンティングネットのエラーネットのプログラム、フィザーサイントバギー、ウィンウィン、ソルシュー、ディパパンバギトタディアンコウモギフィ、エマシマンアガイ、ウォライハリニー、コロポロジャンプログラム、ファンタイトー、アロジャガーボー。 Jadi hari kebangkitan nasional ini d i p o t o r i oleh orang-orang, pemimpin-pemimpin seperti itu, yang menjatuhkan nama bangsa kisah di luar negeri. Ya. Terima kasih. Pak Richard, selamat sore. s i l a k a n Pak Richard. Saya sarankan supaya partainya partainya sendiri yang menarik dia dari anggota Dewan, apa namanya, supaya dia n g g a k boleh lagi b e r t u g a sebagai anggota Dewan. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak Richard. Sore, Pak Jumadi, selamat sore Pak. s i l a k a n カ t オネザラキタマウマジュー、マクロクソパティニバチリリレンジャカンタリブンイドネシア。